Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini, Rabu 11 April 2018 dibacakan Ardian Syah. Bupati harapkan pembebasan tanah irigasi Seke Pulut tak bermasalah. Postur tubuh seperti bocah dua kakak beradik mengalami gizi buruk. Di Medan, dua pekerja tewas ditabrak truk. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM.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 tanah dan biaya ganti rugi untuk saluran irigasi sekipulut Desa karya pesangan Siblah Kerung Biren yang pengukurannya dilakukan sejak beberapa waktu lalu diharapkan oleh Bupati jangan bermasalah. Hal tersebut disampaikan Bupati Biren H. Saifanur Esos saat berkunjung melihat kondisi bendungan irigasi yang dibangun 8 tahun lalu. Bupati yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Fadli ST MSM menambahkan irigasi sekipulut telah lama dibangun tepatnya tahun 2009. Setiap tahun dikucurkan anggaran bervariasi dan tahun ini sumber dana APBA dikucurkan sekitar 24 miliar rupiah. Dana sebesar itu selain untuk pembangunan saluran utama juga untuk biaya pembebasan tanah warga yang terkena saluran. Selain itu di bagian selatan Bendungan perlu dilakukan pembebasan tanah minimal 35 hektar sebagai areal penampung air. Aliran kerung pesangan akan dialihkan ke mulut bendungan setelah semua pekerjaan rampung. Sudarlun kakak beradik bernama Muhammad Rajab, 15 tahun, Ekayani, 16 tahun, dan Muhammad Ikram, 14 tahun, didera gizi buruk. Ketiga remaja miskin ini tercatat warga Gampung Puli, Kecamatan Pidi. Satu dari tiga bersaudara bernama Muhammad Rajab kini kondisinya kronis sehingga harus dirawat di rumah sakit umum Tengku Sikdi Tiro Sigli. Remaja yatim itu dibawa ke rumah sakit di fasilitasi Yayasan P.D. Cedah. Di rumah sakit tersebut Muhammad Rajab ditemani ibunya Anissa, 36 tahun. Saat dibesuk seram BFM, Muhammad Rajab dengan postur seperti bocah lebih banyak diam dan menangis. Sesekali remaja tersebut memandang ke arah yang datang menjenguknya. Sementara itu hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit umum Tengkusik di sigli remaja tersebut dideragi zibur kronis yang gagal tumbuh. Gesi Puli Ardihar yang ditemui Serambi FM di Rumah Sakit Tengkusik di Tirau Sigli mengatakan, sejak bayi pertumbuhan Muhammad Rajab tidak seperti anak lainnya. Selain Muhammad Rajab, menurutnya tercatat dua anak Anissa mengalami kondisi yang sama. Sementara itu, Irdalisa Asi MPD dari Yayasan Pd. Cedah kepada Serambi kemarin mengatakan, hal tersebut diketahui mereka dari beredarnya foto-foto di Facebook dan kondisinya sangat menyedihkan. Ia juga mengatakan penyebab Muhammad Rajab dan dua saudaranya tumbuh tak normal karena pola makan yang tidak bersih. Mereka makan nasi yang ditabur ibunya ke tanah. Bahkan kondisinya sering menggigit kulit tubuh sendiri sehingga banyak bekas luka di tangan. Sudarlun ruas jalan nasional dari Belang Gejeren ke Rikit Gaib di Kabupaten Gayolues yang sebelumnya terancam putus di kawasan Kendawi setelah badan jalan amblas ke sungai mulai ditangani dan ditimbun menggunakan pasir dan batu. Dari amatan di lapangan, jalan yang amblas di kawasan Kendawi sebelumnya sudah pernah ditangani dan diperbaiki. Namun rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di lokasi tersebut belum dibongkar dan dibuka meskipun badan jalan telah diperbaiki. Salah satu petugas penanggung jawab kerusakan Jalan Belang Kejeren Rikit Gaib mengatakan jalan amblas di Kendawi tersebut telah diperbaiki dengan cara ditimbun. Namun rambu-rambu lalu lintas belum dibongkar karena dikhawatirkan timbunan belum padat dan bisa turun kembali. Ia juga mengatakan ruas Jalan Belang Kejeren Rikit Gaib hingga perbatasan isi-isi tersebut saat ini merupakan tanggung jawab dari salah satu perusahaan yang sedang menangani proyek di lintas nasional kawasan Belang Kejeren. Seperti diberitakan Sudarlun, jalan Blangkejeran Rikit Gaib terancam putus di kawasan Kendawi seiring badan jalan amblas ke sungai. Bahkan sebelumnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di lokasi itu patah dan diduga ditabrak secara tidak sengaja oleh pengendara yang melintas malam hari. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Serambi FM. Sedalun pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mulai merekrut calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Kila atau PDAMGK masa jabatan 2018-2022. Jabatan Direktur PDAMGK yang definitif lowong sekitar satu tahun terakhir setelah Suryadi Razali dirut periode 2016-2020 mengundurkan diri pada April 2017 lalu karena alasan kesehatan. Asisten Administrasi Umum Dr. Randes Yafrizal selaku Ketua Tim Seleksi Direktur PDAMGK mengakui mulai merekrut calon untuk mengisi jabatan definitif Direktur PDAMGK Abdiya. Proses seleksi calon direktur dilakukan secara terbuka dan pengumuman penerimaan pendaftaran calon direktur diumumkan melalui media massa. Persyaratan pendaftaran calon Direktur PDAMGK masa jabatan 2018-2022 antara lain warga negara Republik Indonesia dengan fotokopi KTP masih berlaku dan berdomisili di Kabupaten Abdiah dengan pendidikan minimal sarjana S1 dari perguruan tinggi dan swasta minimal akreditasi B. Menurut Yafrizal bagi yang berminat untuk mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Calon Direktur PDAMGK Waktu pendaftaran mulai 16 hingga 20 April mendatang di Sekretariat Daerah Abdiah pada bagian administrasi pembangunan. Sudah lun tim des penanganan pengungsi dan pencari suaka Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam RI Rabu Siang meninjau langsung keberadaan 5 warga rohingya asal Myanmar yang kini diamankan di kantor imigrasi kelas 2 langsa. Sebelumnya pada 6 April lalu, 5 musim... Lima muslim rohingnya berhasil ditemukan dan diselamatkan nelayan IDI Aceh Timur saat terombang ambing dengan perahu tak bermesin di kawasan laut Kabupaten Setempat. Tim tersebut dipimpin oleh Ketua Des Penanganan Pengungsi dan Pencari Suwaka Kemenko Polhukam, Irjen Polisi Dr. Andes Carlo Brik Tewu, didampingi asisten Deputi 2 Kamnas Kemenko Polhukam, Irjen Polisi Dr. Andes Khairul Anwar SHMH, kasubdit Standarisasi Operasi Basarnas, Rohmali SI, dan lainnya. Irjen Pol Dr. Andes Carlo Brigtewu yang juga menjabat Deputi 5 Bidang Kamtip Mas Kemenko Polhukam usai rapat koordinasi kepada wartawan mengatakan untuk penanganan 5 warga rohingya yang diselamatkan nelayan Aceh Timur di perairan Aceh beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia akan berupaya mencari ke negara ketiga yang menangani masalah pengungsi dan pencari suaka dalam rangka penanganan terbaik bagi kelima warga Myanmar. Namun untuk sementara, kelima warga rohingya ini akan segera dibawa ke penampungan atau reduinim Medan Sumatera Utara. Sudarilun Jaksa penuntut umum kejari Aceh Utara telah mengajukan banding ke pengadilan tinggi Banda Aceh terhadap kasus penyeludupan 40 kg sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh melalui pengadilan negeri Lok Sukun Aceh Utara yang mengadili perkara tersebut sebelumnya. Sebab ponis hakim terhadap lima terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Jaksa menuntut terdakwa pada 1 Maret 2018 masing-masing hukuman mati. Sedangkan Hakim PN Lok Sukun menghukum masing-masing terdakwa penjara seumur hidup. Kelima terdakwa yakni Zulkifli bin M. Yunus, 40 tahun, warga desa Lungdama, Bambung, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi. Lalu M. Dahlan binti Ishak, 48 tahun, warga desa Rayu, Kecamatan Matangkulia, Aceh Utara. Saiful bin Abdul Aziz, 39 tahun, warga Gampung, Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe Musriadi bin Adam, 38 tahun, dan Tajul Maulana, 38 tahun, keduanya warga desa Blang Gampang, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur. Kajari Aceh Utara, Edi Winarto, melalui Kasih Pidana Umum, Fahmi Jalil, membenarkan, telah menyatakan banding dan mengajukan memori banding ke pengadilan sebelum tujuh hari setelah kasus itu diputuskan. Alasannya adalah karena tak sesuai dengan tuntutan jaksa. Sementara itu, Humas PN Lok Sukun, Bob Rosman, MH kepada Serambi mengatakan memori banding dari jaksa dan memori kontrabanding dari pengacara terdakwa telah diajukan ke pengadilan tinggi Banda Aceh. Sejar luntruk pengangkut CPU menyeruduk sekelompok pekerja yang mengecor beram jalan di Jalan Jamin Ginting, Desa Bandar Baru, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang dan dua pekerja tewas serta seorang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit di Medan akibat luka yang cukup parah. Korban tewas diketahui Tony, 30 tahun, warga Langkat dan Mamin, 36 tahun, penduduk Sunggal Deli Serdang, meninggal di tempat kejadian, sedangkan seorang pekerja lainnya, Ari Sutejo, 35 tahun, asal Binjai, menderita luka serius. Pihak kepolisian mengatakan kecelakaan terjadi ketika truk BK 9346BN pengangkut CPU meluncur dari Brastagi menuju Medan. Ketika akan melintasi titik pekerja yang mengecor beram jalan, truk hilang kendali. Alhasil truk tersebut meluncur ke arah kerumunan pekerja dan menyebabkan tiga korban terkapar. Kondisi jalan berupa turunan sehingga truk meluncur tanpa bisa dikendalikan oleh sang sopir. Salah seorang petugas kepolisian Ibda Sinulingga mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan karena sempat terseret. Sejauh ini polisi menduga kecelakaan akibat kerusakan pada bagian rem truk. Sementara sopir truk saat ini telah diamankan ke Polsek Pancur Batu. Dari newsroom Serambi Tanjung Permayesian berita malam ini Sirabu, 11 April 2018. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambiam.com follow juga Twitter dan Instagram kami @serambiam Darlun, pa